Pak Hartono, selamat pagi. Pagi, Ibu. Ya, silakan. Ya, menurut saya kalau memang terbukti, o r a n g a n tersebut、uh, terlibat dalam pengusahaan, ya tinggal nanti p e n e g a k hukumnya a j a Jadi,、uh, yang orang, orang tersebut bertanggung jawab mengganti p u s a n itu. Tinggal nanti kalau berikutnya lagi, anil setiap akan jadi kapok, b u Saya kira-kira. Terima, terima, terima kasih. Pagi. Selamat pagi, Pak Hendra. Selamat pagi. Silakan. Ya. Kalau kita melihat bahwa o r Mas di Indonesia itu hampir seperti organisasi preman. Dan kita sudah melihat dan membaca bahwa o r Mas ini sudah berkali-kali membuat kerusuhan, kericua. Tapi pemerintah kita ini seakan-akan tidak mampu menangani hal-hal seperti ini. Ya, kita sebagai masyarakat sebenarnya sudah hampir hilang sabar gitu ya. Cuman ya, ya tergantung pemerintah lah. Bagaimana sih pemerintah kita ini sanggup atau tidak menangani ormas t demikian aja masih ya terima kasih pak uin selamat pagi selamat pagi silakan ya ibu saya mau berkomentar mengenai ormas saya sebagai bangsa Indonesia ini sangat sedih dan sangat ya、uh, malu ya di publik ya itu masalah ormas itu dari dulu sampai sekarang itu tidak bisa diselesaikan. Saya cuma menghimbau, pemerintah itu jangan cuma banyak berkomentar, m e r e d i s i undang-undang, tapi harus ada satu tindakan yang mesti cepat diambil. Karena kalau ini berlarut-larut, investor dari luar itu tidak berani masuk. Ya, ini sangat-sangat sedih untuk negeri kita ini. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak WI dan Pak Tony. Selamat pagi. Pagi, Bu. s i l a k a n いや、ディーバーの m ンディーサーは、このキタブー。で、サポートは、カーマランスカン、ヤングアップル、スライダー。で、ディカーさん、ピッキングのプラス、マランスカ l ヤングアンディーバー、キタブー、スモア、ファニック、ヤングアンディーバー、ファンカー、ワーオアプライマサイズ、マジャン、ディカーオンドニア、ネコシュタイン、 パンダコギパイミーイスタンプナブリバワン、サ l キンシアカンキミカンキミカンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパ n キパンキパンキパンンキパンキパンンキパンキパンキパンンキパンキパンキパンンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキパンキ merusakkan masyarakat jadi masa pemerintah sudah harus menertibkan ormas yang anarkis dan destruktif yang merusak rusak, merusak merusak tatap m t amanan negara kita jadi, jadi kacau b a l a o n e amanan kita ini dikendalikan oleh polisi atau dikendalikan oleh arm ormas, nah ini pemerintah harus mengambil satu sikap Ya, bagi ormas yang ekstrem itu harus dibubarkan, a p a k ibu. Terima kasih kembali, Pak Paulus. Selamat pagi. Selamat pagi, bu. Ya silakan. y a Memang kita tahu ya, masyarakat r o m u m juga tahu itu ormas selalu identik dengan kekerasan. Jadi mereka harusnya dibubarkan. Minimal kegiatan mereka dipantau terus gitu.、Uh, j u s t bagi finalnya, bu, juga terkadang mereka terlalu kejam dalam mengambil tindakan. パパモタウ、アラサン、オランガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガ g ガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガ Kalau untuk negara mungkin ditangani dengan TNI. Tapi saya bingung nih Ormas-Ormas ini nanganin apa. Gitu loh. y a kan. Dia nertepin dia juga yang ngerampok. Ini gimana nih w i b a w a polisi ini. Malah kadang-kadang w i b a w a polisi masih kalah sama dia. Masih galakan yang Ormas-Ormas begitu. Polisi masih bisa didorong-dorong dikroyok. Waduh ini gimana nih negara ini. Malah salah g u b e r n e r kita masih mendukung salah satu Ormas. Itu mau d i m a u kemana itu negara itu. Jadi apa itu. Banyak a a kalau gitu bisa bentuk ormas itu. Enggak tenang d i o b r a k a b r i k Gitu. Mengatasnamakan salah satu agama. y a n g n g g a k boleh begitu dong. Ini negara hancur nih lima tahun lagi nih Bu. Saya jamin dah. Kalau n g g a k dipercepkan n e g e r a lima tahun atau sepuluh tahun hancur Bu. Negara kita. Bisa diketahui sama negara tetangga lagi. Kita sudah dianggap remeh sama tetangga. Iya t a h Masih kita n g g a k Enggak ini b e n a s i n kita punya i n t e n Nah, jangan berlain yang luar dulu lah, yang d a l a m d a l a m masih belum beres ke itu, kita masih diketahuin itu, istilahnya tongkoso menyari bunyinya n i negara kita ini. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Yudi. Pak Santos, a p a l a g i Iya, s a m a t pagi. pagi. Silakan. <coughs> ya, masalah Ormas saya percaya nggak akan selesai Mbak. d a r a zaman Ormas baru sudah ada Ormas yang namanya p e m b u n u Pancasila, terus berkembang, terus d i b i a r i n lagi sekarang pakai pembunuh agama. Terasa memang pemerintah nggak usah bertemu lagi, langsung bikin pelaturan yang cepat. 山崎の山 n の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山崎のの山崎の山崎の山崎の山崎の山崎の山 banyak ormas-ormas yang suka baking-baking pengusaha lahan tanah apa gitu、Bu. itu kenapa n g g a k pemerintah ambil tegas aja bubarin Bu, gitu Bu, ya baik, terima kasih Pak Dadang kemudian Pak Andi, selamat siang halo selamat siang ya, s i l a k a n Pak ya, saya pikir untuk ormas-ormas ormas yang berbau agama atau punya bos u suka s i melakukan tindakan amartis bertolak dengan n i l a i belakang agama itu harusnya diubarkan b gitu karena itu Maka menjadi r a c u n g itu Terima kasih Terima kasih Pak Andi Pak Roy selamat siang Pak Roy Pak Roy Pak Roy selamat siang i Ya terputus sepertinya Anda bisa mencoba kembali Kemudian Pak a r i f selamat siang Selamat siang i Ya s i l a k a n Pak Saya, saya sangat sedih selalu diubahin aja itu Itu sudah berkali-kali kayaknya pemerintah ngomongnya selalu dari gitu Tapi kayaknya ada satu backing yang kuat kali ya Tapi sehingga tidak d i b u b a r i n atau diambil tindakan tegas itu i n i kalau semuanya pakai ormas-ormas Jadi ormas, ormas, bagian ormas t a dari i d negara rimba nanti di Indonesia ini. Oke terima kasih itu a j a Terima kasih Pak Arief Pak Agus selamat siang Halo Ya Pak Agus s i l a k a n Pak Agus、uh, Kalau menurut saya sih memang Peraturannya memang harus d i b e n a h i lah Kalau d i b u b a r i n memang gak perlu d i b u b a r i n p e r a t u r a n d i b e n a h i Kemudian polisian juga harus lebih tegas Jadi gak Seperti sekarang ini sebenarnya negara nggak ada polisinya begini, o r m a s bisa saya nanya bergerak, gitu. Kan itu kan gara-gara polisinya tugas. Kalau t e g a s saya rasa juga segala sesuatu akan terkontrol dengan baik. i t u terima kasih. Terima kasih. p a n t o n selamat siang p a n t o n y a selamat siang. s i l a k a n Pak. y a menurut saya ini nggak、uh, tahu kenapa negara ini lemah ya kalau udah menghadapi m a s a Lalu ini dimanfaatkan oleh mereka-mereka itu. Dan sepertinya juga n gak g ada tindakan yang signifikan ya Udah lama sekali Dan ini saya yakin ini t i akan terambang-ambang lagi gitu Makasih Pak Dibio selamat siang Selamat siang Bu Ya s i l a k a n Pak menurut kami Bu ya Ormas itu perlunya hanya untuk sektor pertanian dan pangan aja Bukan untuk organisasi politik dan organisasi yang berkenaan dengan masalah huru-hara h gitu loh Jadi memang benar itu harus diperbaiki undang-undangnya Samping itu juga Ormas-ormas itu harus di, apa namanya, diarahkan oleh Departemen Hankam Terutama masalah、e, keberadaannya, statusnya, jumlahnya, anggotanya, siapa saja dan dicatat gitu loh Kalau itu mau diberdayakan supaya tidak banyak preman gitu Tapi kalau itu memang ternyata himpunan para preman-preman ya lebih baik d i b u b a r i n Dialihkan sektor lain yang lebih menguntungkan sektor jasa Entah pertengkelan, entah sektor pertanian, dalam hal ini pendidikan untuk a p n b a n a peningkatan sarana kebun atau hutan dan sebagainya sehingga mereka bekerja di sektor lain yang lebih menguntungkan t e r i m a kasih、mm -hmm. terima kasih Pak Tio kemudian Pak Rudi selamat siang ya, ya. ormasnya ditangkap kita jadi kandangin masukin penjara、mm -hmm. baik terima kasih Pak Rudi Pak Ridwan ya, ya silahkan pak ya, Itu yang ormas-ormas itu sebenarnya fungsinya itu apa gitu. Saya m e n d a p a t dengan Bapak yang pertama itu. i n i contohnya seperti ormas-ormas ini seperti saya sebut aja namanya. Ya FDTK, d f d l dan Pemuda Pancasila, dan lain-lain. p a d a u p u seperti sekarang ini, semua proposal masuk ke terusan. PHR lah apa, lah jenis silang jago gitu, Bu. Jadi saya rasa itu harus ada di revisi tuh, keberadaan ormas. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ritwan. Nah Pak Robert Selamat Siang. Selamat Siang. Iya Silakan Pak. Ya itu harus segera direvisi. Kalau perlu akhir tahun ini harus sudah direvisi.、Kep? Karena ini sudah mengganggu sekali ya k e t e r a m a n dan juga keamanan masyarakat sipil gitu. Mereka m e n a n s a m a k a n ormas, tapi tidak ada tindakan tegas dari apa, kepolisian. Kep? Jadi memang harus segera itu dan juga Apabila sudah melakukan tindakan anarki langsung ditutup saja. Tidak d k a n peringatan, i t u Surat peringatan lo n g a p e l u Harus langsung ditutup saja karena itu sudah tindak pidana. Terima kasih. Terima kasih Pak Robert. Pak y o h a n e s selamat siang. y a selamat siang. y a s i l a k a n Pak. Memang itu harus direvisi bu, karena tujuan Ormas itu nggak jelas kan untuk apa.、Mm -hmm. Kecuali m e n j e l a n pemilu baru dipakai untuk penggunaan politik. Kalau nggak pemilu, mereka jadi p r e m a n p r ber, e m a n yang b e r j a s resmi. Ya, memang harus ditinjau kembali karena kalau nggak makin parah nanti jadi ujung-ujungnya itu bu ya. Ya, Terima kasih Pak y o h a n n e s Kemudian Pak Herman selamat siang. Ya, selamat siang. Ya silahkan pak. Ya Satu hal yang penting untuk kita sadari adalah bahwa di negara yang penduduknya belum terlalu teredukasi dengan baik Pendekatan hukum itu harus sangat、uh, konsisten dan sangat konsekuen Karena manusia dengan pendidikan yang kurang biasanya mengedepankan、uh, pendekatan fisik Dan biasanya sangat reaktif dan emosional nah yang kedua ya tentu undang-undang、uh, mengenai organisasi massa ini juga harus ditinjau kembali keberadaannya bahwa dibentuknya harus dengan memenuhi kriteria-kriteria yang bagaimana gitu ya demikian sih pak terima kasih pak Herman selanjutnya Pak Hari selamat、oh, siang ya silakan pak、uh, ini kan dari tadi perlu tegas tegas tegas kayaknya harus nunggu sampai 2014 deh Karena ketegasan itu sekarang langka Terima kasih Terima kasih Pak Hari Pak Tony selamat sore Selamat sore Silahkan Pak Tony Ya sebenarnya bukan masalah orang-masa aja ya. Orang yang bikin anarkis demo atau apapun Aduh Kalau sekarang baru mau ditindak apa dari dulu Kalau enggak negara ini kapan maju Itu balik a Cina itu Dan i a a n m a n dia s i k a t semua Negara lain ribut ham ya ribut ham Dia mah tetap maju aja negaranya n Gak g bisa mbak, ini negara ini sebenarnya bukan cinta damai, orang b e r e l o m p a l a m b a tuh cari gara-gara apa gimana bisa tenang. Aduh saya sayang loh, saya pilih PSB i t u saya pikir dia militer, bisa dia sikat ini. Oh yang kayak sekarang udah n gak g bisa lagi, itu mesti benar-benar disikat, bikin ribut dikit sikat, baru negara bisa maju. Investor s i a p a y a n g mau d a t a n g 私はそれを見つけたのです。 apa namanya sekumpulan perampok dan penjahat semua di situ ya makasih oke、okay. yes. pak d a r m a d i ya pak silahkan、uh, saya setuju dengan kesadaran bapak-bapak tadi segala h tindakan yang melawan hukum harus ditindak tegas tanpa kecuali tanpa ada histori terhadap a n itu aja、okay. kasih, terima kasih enam tiga tiga sembilan satu enam puluh pak Surya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 halo, s e sore a a m s i l a k a n b a r u d i Ya memang di satu sisi kita melihat tindakan hormat itu anarkis Tapi kita juga harus melihat Kadang-kadang pembiayaan itu atau pusat pembiayaan multivanus itu Mereka juga suka menggunakan hormat-hormat tertentu untuk melakukan penagihan、hmm. Jadi saya minta supaya kita melihat masalah ini dengan jernih Tidak menyalakan hormat ataupun tidak menyalakan multivinus dulu Sebelum proses hukum itu berlanjut Jadi、mm -hmm. menurut saya orang akan m e n g diterbitkan. Tapi kalau dalam a r t i k l multi final ini kita tidak bisa menghakimi salah satu h i h a k siapa yang salah siapa yang benar.、Yeah. Jadi biarkan dulu proses hukumnya. Biasanya multi final itu yang sudah menggunakan、uh, pihak tiga ya dan kolektor untuk menakuti nasabahnya. l a n j u t komentar s y a Oke terima kasih p a k y a n t o Oh iya itu tadi yang mau saya sampaikan kepada bapak yang barusan itu karena. スラバーサーのサービスのサのサービスのサービスのサービスのサービスのサーそスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスの マガナイカブラダンアロマシアンバシタガンマガンサラサトウエディアスパパモディファイナンス。モディファイナンス、いとパラプリンセブギニー、サヤティキリトアダーサバダナキバカラバギニー、パルジュガディリアダリサトシシバニアディアンダーラ、プロサントンビアイアンジュガマガンジャサジャサプライマンイト。 Untuk mengintimidasi daripada nasabahnya Jadi mungkin disini ya Sekali waktu memang mesti dibeli pelajaran itu、gitu. Jadi kalau mau clear ya Sama-sama lah Gunakan cara-cara yang lebih elegan lagi Untuk melakukan pendekatan kepada customer Jangan menggunakan dengan cara-cara premanisme Terima kasih Ya, Pak Leo Selamat sore Ibu Silahkan Ya, kita melihat rumah-rumah itu memang Tidak dibutuhkan ya Ibu Negara sudah punya segala パムスさんは itu buat kacau bu. Jadi saya juga ada satu tempat itu didatangkan ormas.、Uh, dia minta upeti bu. Kalau、hmm. tidak diberi upeti dia akan mengganggu lingkungan d a n usaha kita gitu bu. Hanya itu aja bu.、Okay. Saya lebih baik di diadakan aja itu. Ya baik. Terima kasih Pak Budi. Pak Budi? Ya halo. Silakan. Sore? Ya silakan Pak Budi.、Uh, untuk apa yang itu ya? yang orang sama siang、yeah. itu ya,、mm. yang p a yang g a k jelas tujuannya ya.、Yeah. Kalau b i s a sih ditindak tegak ya. Jadi ditindak t e g a k supaya c e r a h gitu. Kadang-kadang kan mereka itu seperti preman ya, merusak merusak barang, merusak itu barang-barang apa、uh, milik orang lain itu harus ditindak supaya ditindak tegar saja supaya y a minimal dihukum lah atau dibubarkan. Misalnya kalau memang、uh, apa? kelompok-kelompok yang、oh, premanisme begitu oke,、okay. terima kasih Pak Deddy selamat sore Bu s i l a k a n Pak i ya, o r m a z o r m a z yang seperti yang biasa yang terjadi itu sering minta uang itu sama perusahaan-perusahaan kepala cabang kadang-kadang di pesan di daerah, termasuk di Jogja itu pernah terjadi beberapa kali itu malah mengancam Bu、itu. coba dicek di perusahaan-perusahaan itu benar enggak itu ada o r m a z s e s u a t u minta berapa duit Sampai puluhan juta itu Dicek Dari dari media juga bisa cek Tanya-tanya perusahaan itu Terima kasih Bu Oke、okay. Terima kasih banyak Kami Trabisnis yang sudah berbagi opini